Dengan Ya. Dengan Pak, siapa, maaf? Dengan Pak Andi Pak Andi, s i l a k a n Pak Andi ya.、Uh, Bu, saya mau Sebelum memberikan komentar Mungkin lebih bertanya dulu ya、uh, Yang disebut ramah lingkungan itu r e t e r e a n y a apa, kemudian kalau perlu Contoh-contohnya ya dari, Mungkin kalau dari segi energi, energinya apa g i Terus u t kemudian insentifnya Apa, kalau kita kan Karena kita sendiri sebagai seorang、uh, Pelaku usaha Kalau kita beli peralatan yang ramah lingkungan, contohnya、uh, energinya itu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan gitu, tetapi ternyata tidak ada insentif apa pun, harga bahan bakarnya lebih mahal. Nah, yang ini pertanyaan saya seperti itu. Uh, uh, apa yang disebut k r i t e r i a n y a Terus contoh-contohnya dan apa yang disubsidi?、Gitu. Mungkin dari、uh, Pak SSM atau mungkin p e k e n a k a n apa namanya? Bahan,、uh, 私はこ <morally S 3> れを見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 Karena, apa? Karena memang juga menghemat energi Itu bagi kita juga Memang uh, kelangsungan uh, Apa namanya generasi yang akan datang Nah kita sisihkan mulai dari sekarang Dari mulai、uh, menghemat energi Kalau bahan bakar kita pakai secara boros Ya sudah habis dalam waktu beberapa saat lagi Kita sendiri sudah tidak punya minyak Jadi lalu、uh, ya semua sumber daya ini memang harus kita hemat Supaya kelangsungan Uh, anak cucu kita ini menjadi terjamin tidak ada kata subsidi memang kita tanggung secara bersama-sama itu aja terima kasih terima kasih Pak Agung Pak Waluyo selamat pagi ya Pak silakan、Ibu. Pak Agung saya sih setuju itu itu Pak Agung untuk anak cucu kita ya、oh, apa、uh, jangan di apa eksploitasi abis-abisan gitu、uh, terus gini dari satu sisi pemerintah jangan menuntut ke saat,、uh, pengusaha aja、uh, contohnya Pemerintah juga apa, menuntut go green ramah lingkungan, tapi di satu sisi di Sumatera itu、e, ratusan ribu, 500 ribu、e, hektare itu akan dijadikan tambang b a t u b a r a Itu kan nggak adil gitu. Jadi pemerintah hanya、e, menuntut satu sisi. Dan kedua, lalu pemerintah mendukung, benar-benar mendukung, dia juga harus memberi subsidi maksud saya. Atau kelonggaran kepada pengusaha atau rakyat. gitu. Jadi pemerintah jangan hanya menuntut, Tapi dia juga harus membeli kompensasi Terima kasih Terima kasih kembali Pak,、uh, Pak Waluyo Pak Osman selamat pagi Iya, Budi. Pak s i l a k a n Kalau ditanya apakah sudah waktunya Memang jauh sebelumnya juga sudah Harus sudah waktunya Cuma yang kalau kita lihat Kita masih jauh daripada Aware mengenai lingkungan n y a Kita punya Kalau kita ngomong konsumsi itu sih n g g a k seberapa daya rusaknya Yang korupsi itu yang luar biasa パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンンパンンパンパンパンパ サンドウォッチような感じで、私はように、このように、このように、このよこうに、うこのように、このように、このように、このように、このように、このよのように、に、このように、このように、このように、このように、このよに、このように、このよう パニャープリンアティスカンディスカラン。 Selamat siang Bapak Dibio Selamat siang Bu s i l a k a n Pak itu salah satu diantaranya Bacalah situs www.weforum.org Disitu disebutkan salah satu Pembangunan ekonomi harus bersasaskan lingkungan juga、gitu. Jadi kalau lingkungannya hancur Pembangunan ekonominya hancur juga Tapi pemerintah harus menyiapkan Batu bara alternatifnya、uh, Atau arang atau apa yang、uh, sangat マカラニア、ディカミングルカン Kemudian Bapak Roland, selamat siang. Halo. Iya, selamat ya. Pak. Iya. Ya, ini sih pemerintah harus memberikan contoh sih ya. Jadi harus dimulai di pemerintah. Kalau pemerintah merusakkan e g a r a dengan kacau balau begini, ya bagaimana mau suruh swasta. Dan lagi juga sebagai ya yang tadi dikatakan Departemen Industri harusnya memberikan bagaimana memajukan industri gitu. Jadi bukan sibuk meneruskan aturan main akhirnya mati, matikan industri. Nanti akhir kali padang n g a k sanggup tutup dan kemudian、uh, pengurang karyawan akhir kali rakyat kita juga susah. Jadi pikirkan gitu, jangan t e r l a l u diperalat oleh negara lain gitu. Saya terima kasih. Tono silakan. Siang bu.、Uh, seharusnya. pengusaha juga harus mengerti ya bukan maksudnya ramah lingkungan itu perusahaan gak bisa berjalan, kalau pengusaha gak mendukung juga apapun akunturan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak akan t e r l a k sana dan juga yang membuat undang-undang juga harus jelas teknisnya bagaimana itu, kan kasihan nanti yang generasi akan datang jadi kita tidak akan bisa berkompetisi dengan negara-negara lain yang duluan menerapkannya nanti g i terima u t kasih selamat siang ya silahkan pak komentar anda kalau menurut saya lebih bagus lebih memperhatikan perekonomian dulu daripada lingkungan hidup、mm -hmm. terima kasih terima kasih pak roby silahkan Bu, komentar buka o m e n t a r anda itu kalau seandainya teknologi itu meskipun mahal tapi kalau ada namanya sumber energinya yang pasti itu murah seperti gas mungkin、uh, para pengusaha bisa mempertimbangkannya、uh, dengan investasi yang mahal, tapi return feedbacknya itu, energi yang murah itu mudah d i d a p a t tapi kalau seandainya ironis banget gitu Kalau yang kayak dotisan norop gitu di 70 persen dia ekspor 30 persen buat dalam negeri Ya untuk investasi yang mahal begitu mungkin bayang-bayang saja k i t a Terima kasih、uh -huh. Terima kasih Bu Jessica Ini dia penelpon terakhir Bapak Udin selamat siang i Ya s i l a k a n Pak komentar Anda Kalau komentar saya begitu ya Mbak ya kira-kira ya Untuk saat ini kayaknya ada baiknya masih mungkin pada instrotek sendiri aja gitu. Pemerintah kan udah ngajuin seperti itu. Gak ada salahnya kan kalau para pengusaha, bohong lah kalau yang namanya investasinya y a n pahal. Bohong kalau gak g ada duitnya. Pengusaha yang namanya pengusaha pasti banyak pohon ya Bia.、Uh -huh. Jadi n gak g ada salahnya kalau pemerintah itu diturutin. Itu aja m Bia. Terima kasih m b a k Baik, terima kasih Bapak Udin. Selamat siang Pak Yusnus. Selamat siang. Ya s i l a k a n Pak. Ya untuk masalah ekonomi atau lingkungan ya Kalau menurut saya sih lingkungan sudah harus diperhatikan Karena seperti kita lihat dampak dari bencana-bencana itu karena kerusakan lingkungan Dan itu biayanya sangat mahal dan bahkan dibayar oleh nyawa ya Itu dari mulai tanah longsor, banjir dan mungkin masih banyak yang lain ya, Jadi memang sekarang sudah saatnya pemerintah maupun perusahaan harus memperhatikan lingkungan Ya, dan itu pun juga harusnya adalah warisan atau h a k untuk anak cucu kita mungkin sepuluh atau lima puluh seratus tahun ke depan. Ya, itu pendapat saya. Terima kasih. Selamat sore Pak Nibong. Selamat sore r u Lena. n Silahkan Pak. Ya, menurut kami Bu, ya, sesuai dengan anjuran Pak Emil Salim ya Bu ya, itu guru besar lingkungan itu mengatakan bahwa pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan. Jadi benar pemerintah. Tapi jangan hanya bisa bikin peraturan Bu, harus memberikan contohnya gitu loh. Contohnya, yang berwawasan lingkungan itu bagaimana, yang murah itu yang bagaimana, sehingga pengusaha itu percaya, karena apa? Atau petunjuk dari pemerintah, seperti Badan Otoritas Lingkungan Hidup Singapura maupun Malaysia itu menunjukkan dan memberikan bimbingan, gitu loh. Jadi, jangan hanya bisa membuat peraturannya, tapi tidak bisa memberi contoh implementasinya maupun petunjukan bagaimana m e n e r a p k a n n y a gitu, sehingga... Pembangunan ekonomi ini tidak gagal karena memang pembangunan ekonomi tanpa wawasan lingkungan tidak akan berhasil mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang bagus.、Gitu. Terima kasih. t e s i h Terima kasih. k a s i e r a k a s h t m a s t e r s i e r a e r i m a kasih. a k a s i r m i e k s i h r i a k a s i a k a s i r a k i h t a s h e r a e r i a s r i m a k a s e r a k a i m k a s i k s i r m a i t e k s i t r a k a s i t a k a s h e r i a s t e r i a k s h i m e r i m a k a s i t e k a s e r i s i e m a a s i t e a kasih. t a k a s i a k a e r i a k a t e i m a k a s i t e r a k a i h t a kasih. a k a s i t e r i k i t e m a a s i h a k a i h t m k a s i e r a k a e r i k a s e m a a s i a k a i h t e k a s i t a n a i t e k a i t r a s i h e r a s h t a k a s e r i k a s s e r a r a s i s t e m a t i s k a r e r a Uh, secara otomatis kita ketujuh tim poin tersebut i d e a Terus yang kedua dampak-dampak yang menghasilkan k a l a u l i n g k u n g a n j u g itu adalah komunis standar di. Adalah dampaknya sangat artinya adalah hal positif yang saya lakukan d n a Pertama itu dari s i s i lingkungan suci kemanusiaan, kita pun b i s a b i k i r yang lain. Jadi yang diuntungkan adalah kita sendiri.、Gitu. Jadi、uh, kita bisa, bisa contohkan negara-negara yang m a j u リリアスカルマンスカルのよう、ねねね、なスタンダーのようなものを持っていきなり、